Di situ dikatakan, ketika seorang dikasih amanah untuk memimpin rakyat, dibebani untuk menjadi pemimpin, tetapi dia menipu rakyat, dia korup, dia membohongi rakyat, ketika dia mati haram baginya surga. Ini sudah jarang dibahas, Pak. Enggak pernah lagi disampaikan orang-orang yang lebih mengutamakan kepentingan dunia daripada akhiratnya menjadi pemimpin yang korup saya doakan ya semua taruna menjadi pemimpin Indonesia yang luar biasa tapi yeah. ingat tapi mohon maaf orang-orang yang punya kesempatan untuk ngomong dengan para pejabat tidak pernah disampaikan kenapa bu? takut berarti ngeri saya pak kemarin ketua umum ketua MPR datang ke pondok saya ketua DPRD DKI datang ke pondok saya wakil ketua satu ya mempunyai mitra Dengan TNI dan kebondok saya Saya bilang, saya ada tamu, Pak Ketua MPR, Siapa Gus? Anggota DPR Saya ditanya, anggota DPR sama KPK Hebat mana Gus? Oh DPR KPK bisa jadi anggota KPK Diberi oleh DPR Panglima TNI sama DPR, DPR Kenapa Panglima TNI ini bisa jadi Diberi dulu sama Komisi 1 Kapolri, Diberi dulu sama Komisi 3, hebat DPR Terakhir dia tanya sama saya Kalau DPR dengan Nabi Muhammad Hebat mana Gus? Saya mikir ini Akhirnya saya jawab Woi oh, DPR Akhirnya DPRnya tanya Kenapa aku jelas Nabi Muhammad takut dengan Allah DPR belas gak takut dengan Allah <SILENCIO> Maka ketika saya diundang sama teman-teman komisi satu Saya bilang Kebetulan komisi satu itu relasinya TNI. Saya bilang Eh Mayoritas bangsa Indonesia besok, besok banyak yang masuk surga Termasuk anggota DPR Yang merampok uang KTP Begitu masuk surga Malaikat diprotes sama Kiai Malaikat itu DPR Maling uangnya rakyat Maling uang KTP Kenapa mereka masuk surga? Apa jawaban malaikat? Pak Kiai anda yang sabar Kenapa DPR itu masuk surga? Hanya kunjungan kerja Oh Selesai sudah tidak diadu dong persoalan itu maka kenapa Pak Panglima TNI waktu itu Pak Gatot Normanto mau ke pondok saya itu alasannya sederhana Pak Habib saya itu tiga hari sebelum beliau datang saya ditelepon dari Jakarta dari Mabes Gus mohon izin Pak Panglima TNI mau ke pondok besok berzak pengajian di tempat Gus minta malam minggu pain karena kebetulan saya punya pengajian malam minggu pain agenda beliau dari Malang ada liga, TN, liga TNI waktu itu di Malang kemudian ke Jogja langsung ke pondoknya Gus beneran dan siap datang akhirnya apa? dua hari sebelum beliau datang itu orang wira-wiri ke pondok dari Koramil dari Kodim dari Korek beneran Gus, Pak Panglima TNI mau datang lu wiki tentara kok goblok pengatasanmu kok takon aku yuk takon kalau atasanmu Kalau yang main koramil namanya Danramil, kalau yang main kodim namanya Dandim, Korem dan Rem. Kalau aku Dancojaran, kok kamu tanya? Enggak tahu. Apa Agus, Ada Kyai dijemput oleh pendeta untuk piknik ke Parangtritis menggunakan bis Kota. Begitu naik bis Kota Pak Kyai bilang Bismillah. Eh diprotes sama pendeta Pak Panglima. Salah Pak Kyai Ini bukan Bismillah, tapi bis Kota. Sampai jalan hujan lebat. Pendetanya bilang, ada petir. Haleluya, haleluya. Diprotes sama Geh, salah pendeta itu bukan haleluya tapi halilintar. <gülüyor> Akhirnya sampai parang kritis nggak Pak pernah pakai celana, pakai sarung. Eh, ada angin kencang. Buat, sarungnya buka. Pendeta bilang, "Wow." Dijawab oleh Pak Pi, "Salah Pak Pendeta, ini bukan wow tapi ahli." Saya yakin yang tidak tersenyum karena tidak lulus ikro. <SILENCIO> Saudara taruna tahu siapa nama asli pangeran di Ponorogo? Kiai Haji Bendorora dan Mas Abdul Hamid Antowirjo Mustahar Heru senopati Chanopati Engalogo Sayidin Panotogomo Amirul Muminul Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan kuas larong pangeran di Ponegoro <SILENCIO> Ada karuna bisa hafal, langsung saya kasih serban saya. Maju ke depan. Dalam acara peringatan oleh Mami Namah Salwa Tenggara Masa 14.30. Tanpa kuat kita hantikan Salwa Tenggara Masa kepada Mami Namah Salwa Tenggara Masa yang telah membawa kita dari zaman ke realan, zaman yang teranggila seperti istat. Apa jawaban orang ini? Sama, Pak kalau hari ini ada orang miskin nggak bisa makan anak terlantar nggak bisa sekolah orang sakit gak bisa berobat bukan berarti Allah itu tidak ada tapi salah mereka kenapa tidak mau datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka bapak-bapak yang saya muliakan, negara kita itu menjadi negara yang aneh selama ini pernah saya sampaikan ketika Panglima TNI waktu itu Jenderal Gatot Nurmantio datang ke pondok saya saya sampaikan Arab Saudi itu negaranya ideal. Kenapa? Sumber daya alamnya banyak, rakyatnya kaya. Singapura ini negara aneh. Anehnya di mana? Negaranya miskin, tidak ada sumber daya alam, tapi rakyatnya kaya. Lah Indonesia ini super lucu. Sumber daya alamnya begitu luar biasa, gemahri pahlaw Negaranya kaya, tapi rakyatnya miskin. Maka kemudian ketika saya disuruh menganalisa nggak usah jauh-jauh, yang sama-sama negara mayoritas Islam kita bandingkan dengan Arab Saudi. Bapak-Ibu, Arab Saudi itu apa sih kehebatannya? Kalau nggak ada Makkah-Madinah barangkali nggak ada kok Arab Saudi itu. Kenapa hari ini terjadi perang di Yaman dan Suriah? Itu kan kasusnya sama dengan ketika Amerika menguasai Freeport di Papua. Ini masa kontraknya habis, kemudian tidak diperpanjang. Arab Saudi itu sumber daya alamnya salah satunya ngontrak di negara ini Pak. begitu di kontraknya habis tidak diperpanjang ini marah maka terjadi perang. Artinya apa? Secara sumber daya alam Arab Saudi tidak ada apa-apanya dibandingkan Indonesia, jauh, Pak. kering kerontan. Dimanapun saya turun di seluruh Indonesia ketika saya datang pengajian semuanya icuru royo dan menyenangkan. Dimanapun anda turun di tanah Arab, mau di Medina. Mau dilihat, mau dijidah Semuanya kering kerontang Tetapi pertanyaannya Kenapa mereka lebih makmur daripada kita Kenapa mereka lebih kaya daripada kita Kenapa rakyatnya lebih sejahtera daripada Indonesia Jawabannya ada tiga Yang pertama Kalau Bapak Ibu yang saya muliakan Datang ke Mekah Madinah Atau ke Tanah Arab secara umum Coba Anda lihat Kalau Anda umroh Sesaat menjelang Adhan Tidak ada orang beraktivitas, toko tutup, hotel, kantor tutup. Saya pernah bertanya kepada mereka, kenapa anda tutup? Saya malu kalau mendengar adan, saya masih beraktivitas. Kenapa? Karena itu adalah panggilan sayang dari Allah. Pertanyaannya kemudian adalah, adakah itu kita dapatkan di Indonesia? Tidak. Kita dengar adan aja susah, aktivitas di kantor, dengar adan dihur, long barung, long barung. Kadang-kadang jawabannya apa? Adan meneh Kita itu seneng dengar Adan Cuman sekali Kapan Adan maghrib bulan puasa Itu pun bukan karena sholatnya Tapi karena berbukanya Makanya acara saya Di TVRI Jogja itu kalau bulan Ramadan Gemar Ramadan menjelang maghrib Itu penontonnya mengalahkan RCTI, Indosiar dan lain-lain Saya bangga waktu itu. Akankah mereka senang dengan ceramah saya? Ternyata enggak. Kenapa mereka lebih milih TVRI Jogja daripada RCTI? Karena TVRI Jogja adhan maghribnya lebih duluan daripada RCTI. Selisihnya 10 menit. Bila perlu ada maghribnya ikut Surabaya, imsaknya ikut Medan. Subhanallah. Ini tidak kita dapatkan di Indonesia. Padahal kemudian kalau kita ingat cerita Jenderal Sudirman, bagaimana kemudian beliau menjadi orang yang luar biasa, legenda tentara nasional sampai hari ini. Ketika dia ditanya sama penderek-pendereknya waktu pengikutnya, tentara-tentaranya dan pasukan-pasukannya, apa yang menyebabkan Jenderal Sudirman hebat? Yang di mana-mana oleh Pak Gatot waktu itu dibahas. Salah satunya apa? Karena Jenderal Sudirman senantiasa menjaga salat lima waktu, di awal waktu. Di awal waktu Sementara kita mohon maaf Kita jauh dari hal-hal yang demikian Ini yang pertama Kenapa hari ini Indonesia tidak mendapatkan kemakmuran Karena terlalu jauh dengan Allah Padahal dalam sebuah hadis kunci Allah mengatakan ida ahbab wa ida akari Ketika hambaku cinta ketemu aku Aku cinta ketemu dia Tapi sebaliknya Kalau hambaku benci ketemu aku Aku benci ketemu dia Artinya apa? Kalau saudara-saudara taruna ini pengen besok hidupnya nikmat. Coba kamu contoh. Saya hampir punya teman-teman jenderal itu rata-rata ibadahnya luar biasa. Kalau di sini kawan nanti Bapak tadi barangkali Pak Doviri itu itu subhanallah itu orang. Saya tanya, bagaimana ketika dia sespinti? Bagaimana ketika dia sespin? Bagaimana ketika dia PTIK? Yang lain bingung Gus Kemana dia datang ke masjid Pak Tahajud Kemana dia menghadap Tuhan Selesai Artinya apa Kamu kalian para taruna Jangan berharap jadi orang besar Kalau kamu lupa Tuhan Ini yang dicontohkan oleh Jenderal Sudirman Ini yang dicontohkan oleh Pangerang Diponegoro. Artinya solusi untuk Bangsa kita hari ini siapa Allah Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal mola wa ni'mal nasir Tidak ada satupun yang bisa menolong Kecuali Allah, cukup bagi Allah Yang menjadi persoalan Pak mohon maaf, ini persoalan Masyarakat bangsa Indonesia Kalau kita punya permasalahan Keuangan, mau menyokollahkan anak Tidak punya uang, mau menikahkan anak Tidak punya uang, siapa yang diingat-ingat Allah atau hutang, hutang Kalau kita punya masalah keuangan yang kita inginkan cuma dua. Satu sertifikat, dua BPKB. Bagaimana caranya sertifikatnya masuk bank, BPKBnya masuk penggadean? Katanya apa? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini bahaya. Lupa dengan Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Kenapa Arab Saudi itu bisa makmur? Ketaatan mereka kepada ulama luar biasa. Ketaatan mereka kepada orang-orang Yang mempunyai Dititipi oleh Allah ilmu agama luar biasa Ini menjadi dilema ketika saya bahas di Indonesia Ini menjadi masalah ketika saya sampaikan di Indonesia Padahal apa? Pangeran di penegoro bisa menjadi orang yang hebat Karena begitu luar biasa takdimnya dan hormatnya kepada ulama Anda tahu? Siapa nama asli Pangeran Diponegoro? Abdul Hamid. Abdul Hamid pertama kali belajar ngaji ke Ponorogo. Kebetulan saya aslinya Ponorogo tapi lahir di Lampung. Puja Kesuma, Putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau sopir saya itu Indo Pakistan. bapaknya iblis, ibunya setan. Di Ponorogo belajar kepada Kiai di dipon Ponorogo. Namanya siapa? Pembahasan Besari, bang. belajar ngaji di situ dari Ponorogo. Pangeran di pindah ke Kartosuro. belajar kitab kuning kepada Kiai Taftazan. Dari Kartosuro, Abdul Hamid muda pindah ke Purworejo. Ngaji kitab jalan kepada Mbah Ahmad Baeto. Dari Purworejo pindah lagi ke mana? Ke Salaman, Salamagilang. Ngaji ilmu hikmah Kepada salah satu Mbah, Mbah di situ namanya Mbah Nur Muhammad. Dan Anda tahu. Apa yang didapatkan oleh Pangeran Diponegoro. Gara-gara dia dekat dengan ulama. Dia menjadi orang yang luar biasa. Perang hanya lima tahun dengan Belanda. Belanda habis. Saya ditanya sama anak saya. Abah, kapan Pangeran Diponegoro perang dengan Belanda? Habis maghrib. Loh, kok Abah tahu? Iya. Karena 1835. Tepat habis maghrib. 1835 Saudara Taruna tahu siapa nama asli Pangeran di Kiai Haji Bendorora dan Mas Abdul Hamid onto Mustahar Heru Cokro, Cenopati Engalogo Sayitin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran di Ponegoro. Ada karuna bisa hafal langsung saya kasih serban saya maju ke depan satu dua tiga nggak hafal ya sudah ini menjadi orang yang luar biasa karena kedekatan dengan para ulama kenapa karena Rasulullah sendiri menyampaikan kepada kita memerintahkan kepada kita siapa mereka yang disebut oleh ulama yang disebut sebagai ulama al ulama al, -al ladinahumarosatulamdiah Warisan yang begitu terlihat Yang diajarkan oleh Rasulullah adalah ulama Kenapa? Karena ulama ini ahli warisnya Rasulullah Saudara tahu Berapa jumlah nabi? Menurut hadis Imam Ahmad dan Bayhagi Yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani Bahwa hadis ini adalah sohih Dalam kitab Mis Miskatul Masrabe Jumlah nabi itu ada berapa? Bapak ibu 124 ribu nabi Berapa yang menjadi rasul 315. Berapa yang aja diketahui 25. Siapa yang mendapatkan ulul azmi hanya 5. Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Lah, karena jumlah nabi ini banyak, maka warisannya juga banyak. Ada kiai yang mendapatkan warisan nabi Musa gagah. Ada kiai yang mendapatkan warisan nabi Sulaiman kaya. Saya bilang Yusuf Mansur kamu itu turunan Nabi Sulaiman. Kaya. ada kiai yang mendapatkan warisan Nabi Ayub, sabar banget. Ada kiai mendapatkan warisan Nabi Yusuf, saya umpamanya. <gülüyor> Pak Sanimnya menghina segala. <gülüyor> Maka Tidak ada pemimpin bangsa ini yang hebat Kecuali beriringan dengan ulama Kenapa Raden Patah menjadi Raja Demah yang luar biasa Karena dikawal oleh Wali Son Hancur Pindah ke Pajang Muncul Raja Pajang Sultan Hadiwi Siapa Sultan Hadiwi Joko Tingkir Joko Tingkir itu tidak pernah punya keturunan ningrat Dia bukan darah biru Tapi kenapa dia menjadi orang hebat karena manut dengan kanjeng sunan kalijogo? Kalau dibandingkan nasabnya pak lebih hebat Aryo Penangsang. Tapi Aryo Penangsang ini tidak manut dengan kanjeng sunan kudus. Kan begitu? Kenapa Soekarno bisa menjadi pemimpin yang begitu fenomenal? Coba anda lihat ketika Bung Karno pertama kali ziarah ke makamnya Rasulullah Muhammad SAW begitu masuk ke halaman masjid Nabawi. Dia melepas semua atribut kepresidenannya, ke kepresidenannya. Kemudian dia duduk merangkak menuju makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh raja Arab Saudi, "Wahai presiden, kenapa Anda melakukan itu?" Apa jawaban Bung Karno waktu itu? "Wahai raja, benar Anda raja, saya seorang presiden. Tetapi hari ini kita akan berjumpa dengan manusia terbaik sepanjang sejarah yang menjadi kekasih Allah." tidak layak kiranya ketika saya berjalan berdiri menuju ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya Sukarno, maka dia terkenal sampai hari ini. Jenderal Sudirman. Bagaimana beliau belajar di Muhammadiyah? Jadi saya bilang, para tentara kita itu luar biasa. Ada tentara yang mewakili Muhammadiyah, ada tentara yang mewakili NU. NO. Ya, kalau Bung Karno, kalau Sudirman ini jelas Muhammadiyah. Dia dari Muhammadiyah dari Purworejo. Kalau di Ponegoro, ini pasti Nahdlatul Ulama. Karena begitu beliau meninggal, yang diwariskan adalah satu kitab Fatful Korib, kemudian yang kedua Tasbeh. Bahkan menurut Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, pangeran di Ponegoro itu adalah Mursid Torikoh. Buktinya apa? Beliau menggunakan selimpang biru, selimpang hijau ketika beliau naik kuda, Itu merupakan pakaian kebesaran Imam Torikoh, Mursyid Torikoh. Mursid Toreba Dan pakai yang beliau gunakan Luar biasa Artinya apa Kalau kemudian bangsa ini pengin menjadi bangsa yang besar silakan berjalan dengan beriringan dengan para ulama Yang kedua Yang ketiga Kenapa Arab Saudi bisa menjadi luar biasa Karena kepatuhannya terhadap Kerajaan yang luar biasa Kepatuhannya terhadap pemimpin yang luar biasa İni yang kemudian disampaikan oleh Allah Di dalam Al-Quran Taatlah kalian semua Kepada Allah Taatlah kepada Rasulullah Dan kepada para pemimpin kamu Walaupun ayatnya ini Memotong antara taat kepada Allah Dan Rasulullah dengan taat kepada pemimpin Taat kepada Allah Ati'un Taatlah Taat kepada Rasulullah hatiru. Taatlah Tetapi ketika taat kepada pemimpin Menggunakan kalimat sambung Dan kepada pemimpin Artinya apa? Kita boleh taat kepada pemimpin Selama pemimpin itu Di dalam rel kebenaran Selama mereka tidak benar Apa yang dilakukan oleh rakyat Boleh mengkritik bapak ibu sekalian Jadi tidak ada istilah Dalam Islam itu Pemimpin itu anti kritik Tidak ada Gak ada selama pembimbing benar wajib ditaati, kalau dia salah wajib untuk dikritik imam salah saja harus dibenarkan pak. tapi ada juga pak imam yang nyaya ini sholat jumat di monogiri, imamnya lupa pak. belum baca fatihah sudah membaca surat padahal baca fatihah itu hukumnya wajib baca surat setelah fatihah hukumnya sunnah ini lucu ya? Allah Akbar begitu takbiratul ifram dia langsung membaca surat Kulya'i wal kafirun Makmum teriak Kalau laki-laki mengucapkan kalimat tasbih subhanallah Kalau perempuan caranya gimana bu? Tepuk tangan Ingat bu, tepuk tangannya bukan seperti ini Kalau ini tepuk kramu kamu Yang benar adalah Telapak tangan kanan ketemu dengan kunggi tangan diri Atau tepuk paha Gak usah dipraktekan bah. Tepuknya telapak tangan kanan ketemu punggung tangan kiri atau tepuk paha, tapi ingat pahanya sendiri. Kalau paha paha kawan bermasalah, ini imamnya salah. Loaumong kulnya iwal kafirun karena sholat Jumat makmumnya lagi-lagi semuanya teriak, subhanallah. Imamnya nggak paham, salahnya dimana. di mana? Dikira kurang faseh, eh diulangi di fasefaseh. Kul ya ayywal kafirun Imam semakin bingung Imam senior kok salah Dipikir kurang fase pak Tambah fase lagi Ull. Ya ayywal kafirun Akhirnya makmum belakang imam Teriak banter banget Patekah Datal <gülüyor> sudah sholatnya Eh sampingnya ada taruna baru ngasih tahu nggak boleh ngomong bater pula kok sampingnya ada pejabat AU bilang untung aku nggak ngomong bater jadi bapak ibu yang saya muliakan nggak ada istilah pemimpin itu anti kritik harus dikritik. Salah satu yang paling mendasar Kenapa bangsa ini sampai hari ini masih seperti ini Karena begitu banyaknya pemimpin-pemimpin kita yang korup Saya jadi ingat ini Dengan sebuah cerita fiksi Ketika Tuhan menciptakan Indonesia Ini pernah saya sampaikan waktu itu Di depan para menteri dan anggota DPR di Jakarta Ketika Tuhan menciptakan Indonesia Begitu Tuhan menciptakan planet biru Tuhan tersenyum dengan riangnya. Malaikat datang. Wahai Tuhan, kenapa Anda tersenyum? Hari ini saya membuat karya yang monumental. Saya ciptakan planet biru. Malaikat bertanya, hebatnya apa Wahai Tuhan? Semua yang ada di bumi, di, di, di planet biru itu akan berjalan secara seimbang. Maksudnya apa Tuhan? Ada enaknya dan ada enggak enaknya. Contohnya Tuhan, kamu lihat Eropa bagian utara. Ini negara yang kaya penuh peluang. Seperti mana Inggris, Skotlandia, Prancis, negaranya kaya. Tetapi keseimbangannya apa? Saya kasih hawa yang sangat dingin yang menusuk tulang. Beda dengan Ut Eropa bagian selatan, negaranya miskin, Spanyol, Portugal, Italia. Tetapi mereka saya kasih keseimbangan apa? Dengan pemandangan-pemandangan dan negara yang sangat menyenangkan. Akhirnya Tuhan menunjuk sebuah Negara, sebuah pulau sambil tersenyum Kalau itu mana Tuhan, kata malaikat Kalau ini negara favorit saya Mana Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia Akhirnya para malaikat bertanya Emang hebatnya apa itu MKRI, wahai Tuhan Ini negara yang sangat menyenangkan Saya kasih mereka sumber daya manusia yang luar biasa Orang-orangnya sumeh, orang-orangnya menyenangkan Gotong, royong, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu. Saya kasih sumber daya alam paling kaya sedunia. Saya kasih tambang freeport, Saya kasih blok cepu, Saya kasih blok migas. Saya kasih hutan yang merupakan paru-paru dunia. Saya kasih lautan yang di dalamnya begitu banyak ikan. Saya kasih menteri yang galak supaya bisa menenggalamkan. Oh, dan lain-lain. Akhirnya malaikat bertanya. Tuhan... Kok semuanya serba enak Indonesia, keseimbangannya dimana? Apa jawaban Tuhan? Malaikat, dimana keseimbangannya? Wait, until you see the idea I put in the government. Apa jawaban Tuhan? Keseimbangannya adalah, kamu lihat, sampai begitu basak, sampai kamu lihat, bagaimana saya taruh orang-orang bodoh di dalam pemerintahan. Ini keseimbangannya apa? Negaranya makmur, ternyata keseimbangannya begitu banyak pemimpin-pemimpin yang bodoh ditaruh dalam pemerintahan. Saya bilang, ini kalau orang itu korupsi, nggak mau ngaku, itu Fir'on, Pak. Fir'on itu kalau kehujanan, yang lain pilek, Fir'on itu nggak pilek. Bahkan yang salah ini hujannya, bukan Fir'onnya. Fir'on itu bu, kalau makan sambil, yang lain perutnya mulus. İni Fir'an gak mulus. Bahkan yang salah ini sambelnya. Lah ini sekarang lagi trend di Indonesia. Nah berarti yang listrik, yang salah yang listriknya. <Sessizlik> ini kan nana? Kepalanya bengkak, yang salah baklonya. Padahal Fir'an itu digambarkan di dalam Al-Quran, Anarabhukumul Atla. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi kenapa karena merasa dia menjadi Tuhan lah kalau kemudian kita hari ini sifatnya seperti itu mohon maaf kita fear on. fear on itu senang terus gak pernah susah punya uang terus gak pernah punya utang gembira terus gak pernah susah maka kalau bapak ibu AAU mohon maaf kalau kadang-kadang senang kadang-kadang susah lumrah kadang-kadang punya uang kadang-kadang punya utang lumrah saya khawatir kalau ada orang AAU senang terus gak pernah susah punya uang terus gak pernah punya utang saya curiga jangan-jangan cucunya Firaun Bagaimana kemudian akhlak yang dicontohkan Rasulullah ketika soal kepemimpinan? satu ketika Rasulullah Muhammad SAW alaihi wasallam salat menjadi imam atas sahabat dan para kaum muslimin saat itu. Begitu beliau salat. Setiap kali gerakan salat ada suara gemuruh dari badan Rasulullah Muhammad SAW alaihi wasallam. Selesai salat Ada seorang sahabat yang tidak tahan Mendengar suara itu Siapa beliau Umar bin Khattab Rasulullah Ketika sholat tadi setiap kali pergerakan sholat Kenapa saya mendengar suara Bergemuruh dari badan Rasulullah Apa jawaban Rasulullah Umar salah kamu salah dengar Tidak ada masalah Mavi muskilah. Labak sadih never mind kata Rasulullah Sahabat-sahabat yang lain Benar Rasulullah kami semua mendengar Ada suara aneh dari badan Rasulullah Karena melihat kecemasan di mata para sahabat Rasulullah membuka jubahnya Begitu membuka jubahnya Betapa terkejutnya para sahabat Ternyata apa? Ada satu kain yang diikatkan di perut Rasulullah Yang di dalamnya ada kerikil Yang ternyata suara gemuruh itu Merupakan gesekan antara satu kerikil dengan kerikil yang lainnya Para sahabat bertanya Ada apa Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Wahai sahabatku, sudah beberapa hari ini saya tidak makan. Kenapa saya pasang kain itu dengan keritilnya untuk menahan perutku dari rasa lapar? Apa jawaban Umar? Rasulullah, adakah kami akan diam ketika engkau mengatakan itu kepada kami? Apa jawaban Rasulullah? Tidak wahai para sahabatku. Walaupun aku seorang presiden, walaupun aku seorang khalifah, tetapi aku tidak mau menyusahkan rakyatku. Bagaimana pertanggungjawabanku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? masulun Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Rasulullah? Biarkan saja rasa lapar ini menjadi hadiah dan kado buatku supaya umatku sudah tidak ada yang kelaparan lagi baik di dunia maupun di akhirat sampai segitunya pas seorang presiden Rasulullah Muhammad SAW bahkan dalam hadis kudsa, dalam hadis Bukhari pada hadis nomor 203 disitu dikatakan ketika seorang dikasih amanah untuk memimpin rakyat dibebani untuk menjadi pemimpin tetapi dia menipu rakyat dia korup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 Waloshiknalarufanahubihawalakin nau ilal kalbi Seandainya Tuhan berkehendak mengangkat derajat mereka Tuhan bisa melakukannya. Tetapi apa? Walakin nau ilal Tapi orang-orang itu lebih cenderung kepada urusan dunia. Wataba dan mereka menuruti hawa nafsunya. Orang-orang yang menuruti hawa nafsunya ini kata Al-Quran apa? Orang-orang seperti ini perumpamannya seperti mohon maaf. Anjing kata Al-Quran. Kenapa dikatakan seperti anjing? Ketika anjing itu kamu halau, dia akan menjulurkan lidahnya. Kamu tinggalkan anjing juga akan menjulurkan lidahnya. Kenapa anjing itu selalu menjulurkan lidahnya? Karena seolah-olah pengen menjilati dunia seisinya. Maka di mana-mana dia mengulurkan lidahnya. Karena pengen menguasai dunia seisinya. Padahal Anda tahu, begitu anjing itu dikasih satu tulang saja sih dia sudah merasa puas. Ini pemimpin-pemimpin mohon maaf kalau kemudian ditafsirkan dari ini, dari ayat ini. Yang memperturuti hawa dia berarti seperti anjing tapi mohon maaf orang-orang yang punya kesempatan untuk ngomong dengan para pejabat tidak pernah disampaikan kenapa bu? takut berhati ngeri saya pak Bangga kemarin ketua umum ketua MPR datang ke pondok saya, ketua DPR DKI datang ke pondok saya, wakil ketua satu yang mempunyai mitra dengan TNI datang ke pondok saya, saya bilang, saya ada tamu pak ketua MPR, siapa Gus? anggota DPR, saya ditanya anggota DPR sama KPK hebat mana Gus? oh DPR KPK bisa jadi anggota KPK diberi oleh DPR. Panglima TNI sama DPR. DPR! Kenapa panglima TNI bisa jadi? Diberi dulu sama komisi satu. Kapolri, Diberi dulu sama komisi tiga. Hebat DPR. Terakhir dia tanya sama saya. Kalau DPR dengan Nabi Muhammad dibatman managus Saya mikir ini. Akhirnya saya jawab. Oh, hebat DPR. Akhirnya DPRnya tanya. Kenapa Gus? Jelas. Nabi Muhammad takut dengan Allah. DPR belas nggak takut dengan Allah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 kenapa debar itu masuk surga hanya kunjungan kerja oh, selesai sudah maka kemudian yang terjadi apa karena kemakmuran negara yang dipertanyakan bangsa ini dihadapkan kepada kemakmuran rakyat, maka kemudian apa Begitu gampangnya antar anak bangsa di negeri ini diadu domba dengan masalah satu dan yang lainnya. Padahal kalau kemudian dilihat dari kompleksitasnya. Yang dihadapi oleh Rasulullah ketika di Madinah. Sama Pak dengan di Indonesia. Maka kemudian memunculkan piagam Madinah. Apa itu isinya? cara Rasulullah mempersatukan kabilah-kabilah kaum-kaum suku-suku yang ada di Yastrib atau Madinah waktu itu. Kalau kemudian dikatakan yang majemuk hanya Indonesia, enggak, Rasulullah pernah ngasih contoh. Saya bilang, terjadinya konflik hari ini secara horizontal. Itu salah, salah satu faktornya adalah kemakmuran rakyat kejahteraan. Karena tidak adanya kejahteraan, tidak adanya kemakmuran, rakyat gampang diadu domba. Ini cara-cara penjajah zaman dulu untuk menghancurkan Indonesia mohon maaf, negara yang mempunyai sumber daya alam yang bagus hari ini semuanya dihancurkan oleh Amerika coba anda lihat, Irak dituduh menyimpan nuklir dan atom pada tujuannya apa pak, sumber daya alam sampai Saddam Hussein mati nggak terbukti, lihat Omar Khadaman dan sebagainya sementara mohon maaf Kalau negara-negara yang pengen menguasai sumber daya alam Indonesia dengan agresi militer, ya akan mungkin bisa terjadi, Pak. Kenapa? Melihat semangat juang bangsa Indonesia ketika mengusir Belanda dan sekutunya dalam masa kemerdekaan. Mereka mikir. Dulu, Benar kalau gaya-gaya itu dulu. Dulu bambu rucing, Bismillah, Allahu Akbar, Mateni Belanda, Pak. Yang heran saya hari ini, bulan puasa, Allahu Akbar tidak untuk mengusir Belanda. Allahu akbar Mubar ke rumah makan pak. Aduh sedih saya pak. Sekarang Allahu akbar Pengen ganti Pancasila Aduh bahaya itu Saya kemahin pengajian di Magelang Begitu saya keluar rumah Bujuran teriak, teriak Allahu akbar Allahu akbar Saya fikir yang bisa teriak kalimat tak bedanya kalian yang... Begitu mereka teriak Allahu akbar Kaca mobil saya buka Langsung saya jawab Sami Allahu liman hamidah Malah kayak orang sholat pak. Belanda mikir Apalagi dengan alutsista hari ini yang dimiliki oleh TNI. Itu begitu luar biasa. Mereka mikir, maka cara menghancurkan Indonesia adalah dengan mengadu domba sama anak bangsa. Dulu diadu domba NU dan Muhammadiyah. Bagaimana mereka saling mencolikai secara teologi. Dan gak pernah berhenti. NU Muhammadiyah itu hanya ormas yang besar saja. Yang kecil-kecil muncul terus muncul ini muncul ini muncul ini muncul ini dan yang diributkan dinonya persoalan-persoalan khilaf ya. Dulu masa kemerdekaan NU Muhammadiyah ribut persoalan kunut. NU Kunut Muhammadiyah nggak pakai kunut. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu AAU sudah tidak ada yang ribut persoalan kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di AAU sudah jarang yang surat subuh. Sufre kawanan Bu. Setengah tujuh Usolinya ditambahi Dulu orang Indonesia ribut Persoalan surat taraweh NO 20 rokan Muhammadiyah 8 rokan Tapi Alhamdulillah Kalau di Jogja sudah tidak ada lagi yang ribut seperti itu Kenapa? Karena sudah ada aliran yang ketiga 28. Dan yang ketiga ini yang paling menarik Aliran yang tidak terawah Subhanallah ya, ya. Kita diadu dong Bapak persoalan itu Maka kenapa Pak Panglima TNI Waktu itu Pak Gatot Nurmantio mau ke Pondok Saya itu alasannya sederhana Pak Habib Saya cuma tiga hari Sebelum beliau datang saya ditelepon Dari Jakarta dari Mabes, Gus mohon izin Pak Panglima TNI mau ke Pondok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 bu yukil tentara kok goblok? Oh, atasan mu kok takon aku. yuk takono karo atasan mu kalo yung bin koramil namanya danramil. ramil, kalo yung kodim namanya dandim korem dan ram, kalo nagun dan cojaran kok kamu tanya gak tau? akhirnya bener bak, kurang sehari semakin sibuk tentara-tentara Termasuk ada utusan Pak Gubernur Aw dan lain sebagainya atas kedatangan beliau. Saya sampaikan waktu itu. Salah satu alasan Pak Gatot mau datang ke kampung saya, kampungnya apa-apa apa. Karena kebetulan toleransi di kampung kami ini luar biasa. Tidak hanya NU dan Muhammadiyah, Islam dan Kristen gitu loh besar. Dan ada masalah. Saya kalau pengajiannya datang 7.000-10.000. Tetangga saya banyak yang Nasrani gak ada masalah. Bahkan mereka bantu masak. Karena harus menyiapkan konsumsi untuk 10.000 10 ribu jamaah. saya bilang sama Pak Panglima waktu itu. Ada cerita Pak Panglima. Apa Gus? Ada Kiai dijemput oleh pendeta untuk piknik ke Parangtritis menggunakan bis kota. Begitu naik bis kota Pak Kiai bilang Bismillah. Eh, diprotes sama pendeta Pak Panglima. Salah Pak Kiai. Ini bukan Bismillah, tapi bis kota. Sampai jalan hujan lebat. Pendetanya bilang, ada petir Haliloyah, haliloyah, diprotes sama Piyai Salah pendeta itu bukan haliloyah Tapi halilintar <gülüyor> Akhirnya sampai parang kritis Pak Piyai gak pernah pakai celana pakai sarung, eh ada angin Kencang, sarungnya Buka, pendeta bilang Wow, dijawab oleh Pak kiai, salah Pak Pendeta ini Bukan wow, tapi alif saya yakin yang tidak tersenyum karena tidak lurus ikrok. ini kan indah bu, kalau bangsa seperti ini. Kalau Bapak Ibu kemudian masih ingat kejadian gereja Temanggung dirusak tahun berapa itu, Pak? Saya datang ke sana. Pak. Saya buat acara komandan namanya apa? Indahnya perbedaan dalam bingkai Bineka Tunggal Ika karena pengajian dimana-mana saya sering jamaah oh, kalau ribuan itu saya suruh berdiri kita menyanyikan lagu Indonesia Raya saya panggil jamaah yang hafal Pancasila saya kasih uang ya belum kelasnya Pak Jokowi lah kasih sepeda, minimal kasih uang saya bilang mau itu kalau bangsa Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama bangsa Indonesia kalah dengan burung burung itu punya agama tak bisa akur apa Gus agamanya? agamanya kalau nggak Kristen Islam burung Kristen buktinya ada burung gereja Burung Islam ada burung namanya empret kaji. Empret kaji dia kepalanya putih itu. Dan nggak pernah ada larangan burung gereja masuk masjid biasa. Burung gereja dilarang masuk masjid. nggak pernah ada. Malah Pak Haji yang jarang masuk masjid. Tapi kalau ikan saya yakin agamanya pasti Katolik. Kenapa Gus Iya? Karena ikan yang paling besar namanya paus. Lah ini Maka kemudian yang diajarkan oleh Rasulullah apa? Sesuai dengan tema kita hari ini. Bahwa manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Artinya apa para taruna yang perlu kalian ingat? Kalian hari ini masuk sebagai taruna di AAU. AAU. Sumbang seh apa yang saya berikan kepada bangsa dan negara ini? Manakala saya menjadi seorang pejabat kemiliteran, maka tadi saya bilang sama bapak, kepemimpinan dan leadership di Indonesia itu yang paling top itu cuma dua institusi, TNI Polri, karena apa pendidikannya berjenjang dengan jelas. Coba kalau bapak ibu lihat anggota DPR, mohon maaf, tukang becak sekalipun dia dipilih kemudian dari partai besar kemungkinan menjadi ketua DPR, lah tukang becak jadi ketua DPR, nanti kejadiannya nggak dikelekan, pak tukang becak jadi bupati ngeri assalamualaikum WRWB wow. jadi dia baca sambutan tuh pak assalamualaikum WRWB jadi membaca sesuai dengan teksnya lewang pokok yang ini jadi bupati ke beja. assalamualaikum WRWB Ini nanti kalau dia ditanya. Kalau dia buka internet bahaya lagi. www.tni.au Nanti dia baca. Bacanya bisa ngeri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilai manfaat apa yang bisa kita berikan kepada bangsa ini? Ketika Anda menjadi pemimpin di bangsa ini. Nilainya adalah nilai kemanfaatan Maka orang yang memberikan nilai manfaat Pasti Akan dikenang di bangsa ini Maka saya jadi teringat Sebuah kota yang mengatakan Gajah mati meninggalkan Gading Harimau mati meninggalkan Belang Bapak ibu mati meninggalkan Kok utang bro Namanya Kan luar biasa. Kenapa Sudirman dikenang? Jadi nama jalan. Soekarno dikenang. Jadi nama jalan, nama stadion, nama bandara. Adi Sucipto dikenang. Karena nilai manfaat yang diberikan kepada bangsa ini. Karena sumbangsih yang diberikan oleh bangsa ini. Taruna begitu. Bagaimana kalian memberikan sumbangsih? Apa ngajiannya turah turuah yang luas? Oh, untung nggak ada pak gubernur, berapa gubernur habis kamu. Ya sudah dilanjutkan nggak apa-apa, karena karena saya perlu mengingatkan saja. Saya ngomong anda tidur nggak apa-apa, kok. Cuma Imam Al-Ghazali mengatakan andaumu maut tidur itu saudaranya mati. Kalau saya ngomong sampean ngantuk berarti sampean pengen cepat-cepat mati. Tak pikir khusuk banget. Ternyata produksi air mineral, Pak. Masyarakat. Kesimpulannya adalah, kalau kemudian kita hari ini ingin meneladani Rasulullah Muhammad SAW, salah satu keteladanan yang bisa kita contoh dengan baik adalah soal nilai manfaat yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Tidak hanya umatnya orang Yang membenci beliau sekalipun beliau Kasih manfaat Di sudut kota Madinah Ada seorang pengemis Buta yang begitu Membenci Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jangan ikut Muhammad, Muhammad orang gila Jangan ikut Muhammad Beliau, dia itu ahli sihir Dukun dan lain sebagainya Apa yang dilakukan Muhammad Setiap pagi dia datang untuk memberikan Makanan kepada dia, bahkan di suapim. Begitu Muhammad nyuapi Orang buta ini mengatakan Hei kamu yang nyuapin saya Jangan ikut Muhammad Itu orang gila Semakin Muhammad dicaci magi pak Subhanallah Suapanya semakin besar Jangan ikut Muhammad Nyoh jangkamu belak Ini Muhammad Akhirnya sampai Rasulullah Muhammad SAW meninggal Abu Bakar yang merupakan sahabat dan mertuanya Rasulullah bertanya kepada Siti Aisyah. Wahidisi Aisyah "Adakah sunnah sunnah Rasulullah yang belum pernah aku lakukan?". Apa jawaban Aisyah "Wahai bapakku, engkau adalah ahlu sunnah. Hampir semua amalan Rasulullah pernah engkau lakukan. Tapi ada satu hal yang belum pernah engkau lakukan, wahai bapakku. Apa itu wahai Aisyah? Rasulullah mempunyai kebiasaan setiap pagi memberikan suapan dan makan kepada orang buta yang menghinahnya di surga kota Madinah. Maukah engkau melakukan itu? Akhirnya apa, pak? Abu Bakar ikut Pagi-pagi mendatangi, dibawakan gudek. Pengemis kini kemudian disuapi oleh Abu Bakar. Ya guduk ala madinah maksudnya. Begitu disuapi. Pengemis buta ini bilang. Kamu pasti bukan orang biasanya yang menyuapin saya. Saya orang biasanya. Enggak kamu bukan biasanya. Kenapa? Karena orang biasanya memberikan makanan suapan kepada saya dengan sangat halusnya. Tidak ada makanan kasar yang masuk ke dalam mulut saya. Dan begitu lemah-lembutnya orang itu memberikan makan kepada saya. Sementara ini kamu kasar. Siapa kamu? Saya adalah Abu Bakar. Siapa orang yang biasa nyuapin saya? Dia sudah meninggal. Siapakah dia? Rasulullah Muhammad SAW menangis. Sang pengemis ini. Orang yang tiap hari mencaci makinya. Masih dikasih suapan oleh Rasulullah. Subhanallah sementara kita dirasani sama orang saja Pak, wah oh, panas, Pak. Wah uh, panas. Apalagi taruna di Singgol titik, uh, Singgol Bacok. Wah uh, medeni. Ngeri sekali. Apalagi kalau saya baca medsos hari ini, Bu. Uh, teman sama teman akhirnya pisah jadi musuh. Uh, omongannya atos. Nulis di medsos, Pak, tak Bu. uh. ini bukan akhlak Rasulullah Muhammad S.A.W alaihi Ini orang yang memusuhi Allah berikan sifat kemuliaan yang luar biasa kepada Muhammad dengan kasih sayangnya. Makanya kalau saya ditanya bagaimana Gus dengan sifat-sifat Rasulullah, coba ini sebagai penutup saya sampaikan. Coba kalian perhatikan. Juga kaitannya dengan badan tadi Pak Kolonel. Saya sampaikan fisiknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fisiknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu selain sifatnya yang luar biasa. Beliau mempunyai fisik yang luar biasa. Wajahnya Rasulullah tidak bulat tapi cenderung bulat. Cengkotnya hanya sebesar genggaman tangan. Belki dek terlalu panjang. Tapi ingat, cengkotnya hukumnya sunah enggak wajib. Cengkot ini sunah untuk dipelihara, kumis sunah untuk dicukur. Saya jadi enggak enak kalau ngomong dicukur, ingat Pak Hati Cahyanto. Saya dibilang sama Polonel bulan Januari tanggal 18 tahun 2017 begitu beliau diangkat jadi Kasau saya nulis di Facebook hari ini Haji Cahyanto jadi Kasau prediksi saya setahun ke depan beliau menjadi Panglima TNI eh kemarin benar diangkat jadi Panglima TNI saya capture Facebook saya saya kirim ke Komisi Satu lu Gus kok sudah tahu ya kebetulan saya doakan mudah-mudahan dari sini besok anak-anak Taruna di sini insyaallah minimal jadi uh, kasau minimal amin amin siapa di Agus yang jelas ciri-cirinya adalah pas pengajian tidak ngantuk itu saja ciri <gülüyor> ngantuk kasau <sawir> apa <gülüyor> itu yang ngantuk-ngantuk saya bilang Secakap-cakapnya orang kalau ngantuk kelihatan jelek. Iya, secantik-cantiknya orang kalau ngantuk kelihatan jelek. Lah orang cantik saja ngantuk jelek, apalagi orang jelek ngantuk. Wah. Gak enak banget ini dandan enak banget ini. Jadi lima hal, sunah dipelihara, sunah untuk dicukur. Sunah nggak wajib. Lah orang Indonesia itu aneh, punya jenggot juga punya kumis katanya kayak kambing. I kan punya kumis, gak punya jenggot katanya kayak lele, wah bahaya sekali padahal mertua saya itu ya jenggotin ya kumisen ya berarti mertua saya itu ya merdus, ya lele kemudian bulu ketiak ini sunah untuk dicabuti sunah, kuku sunah untuk dipotong satunya empat, satunya lagi apa rambut kemaluan sunah untuk dicukur tapi ingat taruna tolong dicukur sendiri melakukan ukur <laughs> Kemudian kemudianbar Rasulullah rambutnya panjang tapi tidak lebih panjang dari saya cuman sebahu cuman sebahu ketampanan Rasulullah tidak bisa dibandingkan dengan Nabi Yusuf karena dua-duanya sama-sama tampan Rasulullah itu pak mohon maaf ciri fisiknya kalau duduk di tengah-tengah Taruna seperti ini Rasulullah kelihatan lebih tinggi di lapangan beliau berdiri dengan manusia yang lainnya Rasulullah kelihatan lebih tinggi Dan Rasulullah itu manusia satu-satunya yang tidak punya bayangan. Jadi di bawah sinar lampu tidak akan ada bayangannya. Di bawah matahari tidak ada bayangannya. Di bawah rembulan tidak ada bayangannya. Kenapa? Karena Allah tidak ridho bayangan Rasulullah diinjak-injak oleh makhluk lainnya. Bahkan fisiknya mohon maaf. Wajahnya lebih terang daripada rembulan. Matahari tidak berani menyengat Rasulullah. Maka diriwayatkan setiap hari Rasulullah keluar dari rumah di siang hari. Senantiasa ditutupi oleh awan kenapa? kalau kita melihat matahari itu silau, matahari yang melihat Rasulullah yang silau itu fisiknya Rasulullah dadanya bidang rata, perutnya sipet wo, hati-hati yang buncit Hati -hati. ini fisiknya saya perlihatkan kepada beliau-beliau ini setahun yang lalu ini untuk untuk teman-teman AAU ya, setahun yang lalu badan saya masih 101 kilo Sekarang 74 kilo Dalam waktu 8 bulan Saya tinggal di Jogja itu ada beberapa periode Periode pertama saya kuliah tinggal di Mejidnya orang Muhammadiyah 4 tahun Apakah masalah orang NU NO tinggal di Muhammadiyah? nggak ada masalah Masalahnya cuma satu Gara-gara saya tinggal di Mejidnya orang Muhammadiyah Saya kurus Berat badan saya hanya 40 kilo Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan Badan makan makanan Gak asik banget rasanya ini Begitu saya kembali ke lingkungan orang NO Berbedaan saya langsung naik bu, 101 kilo Kenapa saya jadi orang NO gemuk? Karena orang NO dikit-dikit makan bu. Yasinan, makan Tahlilan, makan Selamatan, makan Manakipan, makan Tetangganya sakit minta didoakan, makan Eh yang sakit mati, makan lagi 7 hari maka begitu saya kegemuan saya baca sihr albabiah oh rasulullah fisik rasulullah dadanya bidang tetapi rasulullah sangat kuat beliau pernah berkelahi dengan seorang pegulat menang karena fisiknya top rasulullah itu sakitnya dua kali satu ketika dirajin dua ketika muhammad meninggal cuma dua kali ini top dan ternyata resepnya semuanya bisa kita contoh yang pertama pola makan pak bagaimana pola makannya rasulullah nahnu kaumun lanaqul hat danajul wa idh akal nalam nasba Kami adalah kaum yang belum makan sehingga kami lapar Sudah berhenti makan sebelum kenyang uh, Sama dengan Taruna Berhenti makan sebelum kenyang Kapan? Ketika lauknya tidak cocok Rasulullah seperti itu Pak. Kemudian apa yang kedua Rasulullah tidak mau menya-nyiakan makanan Maka dia mengatakan Ketika kalian makan Janganlah mencuci tangannya Sebelum kamu menjilatinya atau menjilatkannya Beliau ingin, kalau makan itu, ketika Anda cuci tangan, sudah tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Maka sunnah untuk dijilati atau dijilatkan. Ini konteksnya pasangan suami-istri, Wak. Jangan sesama teman Taruna. Jadi besok kalau Taruna Anda sudah punya istri, selesai makan, istrimu dipanggil, Mah, nanti cantemu, nyoh, itu sunah Benar sunnahnya. tapi ingat hanya untuk pasangan suami istri jangan sama teman taruna, menzijikan <tik> karena fi karena kamu tidak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya maka mohon maaf Bu kalau saya ada makanan habis pengajian terbuang sia-sia -sias, itu saya sakit hati bu. Kenapa tarusuluh mengajarkan Allahumma barik lana? Kalau Anda belajar bahasa Arab, lana itu artinya jamak kami. berikan berkah kepada kami. Pertanyaannya, yang makan mulut-mulutnya sendiri, yang merasakan lidah-lidahnya sendiri, kenapa menggunakan kalimat kami bukan aku? Karena wujudnya makanan di hadapan kita itu merupakan jasa banyak orang, Bu, Pak. Kalau anda makan nasi, nasi itu bisa hadir di depan kita, itu merupakan jasa banyak orang. Dari mereka yang membuat lahan, dari mereka yang tandur, yang daud, yang matun, yang mepe gabak, yang gusai manuk, yang memanen, yang ngelewat, semuanya. Maka hebatnya orang Jawa apa? Pak? Orang Jawa itu dari nandur sampai jadi nasi, itu namanya beda. Beda dengan orang Inggris. Dari ditanam sampai jadi nasi namanya rice. Kalau orang Jawa enggak, Bu. Yang ditandur di sawah namanya pari. Pari bahasa Inggrisnya rice. Pari jenenge gabah-gabah bahasa Inggrisnya rice. Gabah cuman satu namanya las, las bahasa Inggrisnya rice. Gabah digiling namanya beras-beras bahasa Inggrisnya rice. Beras tugel namanya apa? Menir. Bahasa Inggrisnya rice. Beras dimasak namanya sego. Sego bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak gosong jenenge intip. Intip bahasa Inggrisnya rice. Iya kan? Sego cuman satu namanya upo. Bahasa Inggrisnya rice Nasi kemarin namanya wadang Bahasa Inggrisnya rice Segol di PP namanya karak Bahasa Inggrisnya rice iya kan segol di masa panjang namanya lontong Bahasa Inggrisnya rice Jawa bak gimana Maka saya bilang Banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa indonesianya pak Contohnya nguyuh, anyang hanyangan Orang, ono, Mas saya kencing tawar-penawar Begitu kita berdoa Allahumma bariklana Saya yang makan, ibu yang masak Ibu juga saya doakan Begitu saya makan, Allahumma bariklana Mereka yang tandur di sana juga saya doakan Termasuk kalau kemudian kita menjadi Aparat negara, baik militer maupun ASN, sipil negara Begitu kita makan Rakyat ketika kita berdoa Allahumma mau termasuk kita doakan. Kenapa? Karena kita mendapatkan pajak dari rakyat. Ini indahnya agama, maka kita tidak boleh menyanyiakan. Itu Rasulullah, maka beliau sehat, karena tidak pernah menyanyiakan makan. Kemudian kedua apa? Beliau ahli puasa, ahli puasa. Setahu saya sampai beliau hampir pensiun Pak Gatot itu masih puasa senin-kemis. Jadi apa? Puasanya Rasulullah itu yang disunahkan satu senin-kemis. Kenapa hari Senin sunnah puasa? Hari lahirnya Rasulullah. Kenapa hari Kamis sunnah puasa? Ini Rasulullah setoran hafalan Qur'an kepada malaikat Jibril. Inilah alasan kenapa hari Senin kita sunnahkan untuk nyenen. Hari Kemis kita sunnahkan untuk ngemis. Yang kedua puasa Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Ini puasa terbaik. Dan saya mencontoh yang kedua. Puasa Daud Pak. Sehari puasa, sehari tidak. Dan saya tidak makan nasi, saya mengurangi gula. Alhamdulillah dalam waktu 2 3 bulan saya turun 20 kilo, dalam waktu 8 bulan saya turun 28 kilo. Yang tadinya saya gemuk subhanallah, sekarang saya seksi. Alhamdulillah. Kalau dulu badan saya kayak rambu Mas, tapi hati saya remuyung. Ya, kalau sekarang body saya atletis, hati lebih tabis. Akhirnya Bapak yang saya muliakan sebagai pesan terakhir nilai kemanfaatan yang bisa kita pegang adalah Rasulullah berpesan taraktu amro amrayni ingtamasaktubihima lam tadillu bi abadan aku tinggalkan dua perkara kepada kalian ketika kalian berpegang teguh kepada keduanya kalian tidak pernah tersesat selama-lamanya. kita ba'lah Al-Qur'an was sunnah dan sunah-sunah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam akhirnya mari sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada bangsa ini, Allah memberikan nilai manfaat kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dikategorikan oleh Rasulullah khalilulastan faulim linas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak manfaat. Di tengah-tengah era seperti ini, mudah-mudahan Allah memberikan keluasan kepada para pemimpin kita untuk membawa negara ini menjadi negara yang berada dalam kehidupan yang Amma faati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa Ya Allahü merhüma al sallallahu вопросы, ya allah, islamin, ya allah, mereka mereka Allahumma resul nabi sallallahu di dalam bekerja dan beriman. Allahumma ini dengan beribadah. Allahumma dengan bertambahnya amal, amal Allahumma Allahumma marzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmat Anukulahkan kepada kami ya Allah Kewada yang sakinatan mawaddat wa rahman. Allahumma Allah'u marzuqna fi alfi alfi u'wah Di tengah-tengah kehidupan yang seperti ini ya Allah Kehidupan semakin zaman itu ya Allah Anukulahkan kepada kami geribin kekuatan untuk menghadapi ya Allah Anukulahkan kepada bangsa ini kekuatan ya Allah Sehingga bangsa ini bisa berdiri dengan tegak atas idaho Ya Allah Berdiri dengan tegak atas rahman dan rahimmu Allah, sehingga membawa kejayaan di bangsa yang kami cintai ini ya. Allahumma rizqna kita alfi alfi barokah. Di al al bar ah. tengah-tengah kemasyatan yang semakin merajalela, ya berikan pemberkahan di dalam hidup kami. Berikan pemberkahan pada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berikan pemberkahan bagi rakyat bangsa dan negara ini ya. Allah. Allahumma rizqna kita alfi alfi barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil orang-orang yang senantiasa sunnah dan pada istikamah bagi husnul في الدنيا حسنا وفي الاخره بحسنا على الرسول والحمد لله رب العالمين demikian teman-teman sampaikan momentum dan bahwa warahmatullahi wabarakatuh contemplasyonlarla başl gutta